d i h a a n yang punya ada sayang kita langit d a kembali bersama m o o n s h i r a Ria pas di hati RBM production juga buat Irta Nesha